PT Sinar Effendi Murni bekerjasama dengan dan khas Adia Suara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompak Misteri Mak Rompak Misteri Mak Rompak Misteri Mak Rompak Misteri Mak Rompak Ma rompa. Ma rompa. Ma rompa. Tepat kemari mulut Yeah!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 Aku lihat kenapa kamu nak aku mau menuju warung dulu Jangan pikirkan warungmu pikirkan nyawamu Jauh tunggu enggak sebelah pendau takut duduk gelap sana sana ada di mana Widha tunggu enggak ada jalan aku oh pergi semua pergi semua nak dia mak rompa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 Kah Karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-15 ini didukung oleh para pemain: Bambang Ciker sebagai Raden Wangsadirja, Naryo sebagai Ki Sabrang, Eliburhan sebagai Ngisepi, Siska sebagai Aning, Heris Tiono sebagai Kirambat, Suyono sebagai Ki Pandai Urat, Herman sebagai Tembong, dan pembawa cerita Meni Sumardi. Penik dan montase Indra Mahendra. dengan sutradara Deni Denhard. Pada kisah yang lalu diceritakan, Mentilin tidak jadi menyerbu Tegal Sari karena Gandini tiba-tiba saja sakit. Namun Gandini kembali merencanakan penyerbuan berikutnya sehingga membuat Embong menjadi cemas. Sementara itu Nisepi masih berada di rumah Ki Sabrang. Seki sedang mengamati rumah tempat tinggal Anin karena Seki ingin sekali bertemu dengan perempuan yang baik dan lembut itu. Sementara Anin sedang mendapat tekanan berat dari Raden Wangsa Dircha karena anak bangsawan itu akan kembali memiliki Anin sebagai istrinya padahal selama ini Anin sudah dibuang oleh Raden Wangsa Dircha. Maaf Raden, saya Saya... Apa lagi yang akan kau Kau Kau kau katakan padaku Saya Saya Saya Saya rasa saya tidak tidak pantas pantas untuk jadi jadi istri Raden Raden Raden Raden Raden Wangsa Wangsa lebih harus harus dengarkan kata-kataku tahu tahu tahu adalah anak senapati kerajaan Nah, berarti kau juga harus tahu Bahwa aku sangat sibuk menghadang serbuan orang-orang Iya Tapi kini kesibukanku sudah berkurang Aneh. Bahkan tidak ada sama sekali Semenjak Kerajaan bergabung dengan Singasari, Itulah sebabnya baru Baru aku aku aku aku tahu tahu Bahwa bahwa diriku selama ini tidak terurus. Baru aku tahu bahwa istri tidak terurus istri-istriku istri-istriku istriku perhatikan Nah, sekaranglah saatnya aku mencurahkan perhatianku kepada istri Termasuk memperhatikanmu, Aning. Iya, Raden Ingat, kau Kau adalah istriku. Bahkan dari hasil perkawinan kita kau telah melahirkan keturunanku Tapi, സാൂ Raden Saya takut pada Denayu Gandini. Justru itu. Aku selalu ada di sini untuk melindungimu dari ancaman Gandini. Apakah kau tidak tahu kalau nyawamu sedang dalam bahaya? Apakah kau tidak tahu kalau Gandini sedang merencanakan penyerbuan kemari? Hanya untuk membunuhmu? Saya tidak tahu, Radek. Tapi rasa-rasanya Denayu Gandini tidak akan berbuat sejauh itu pada saya. Hmm. Itulah. Kau tidak banyak tahu bagaimana kelicikan seseorang. Kau tidak tahu bagaimana kelicikan seseorang. Apalagi kalau orang itu mempunyai kekuasaan seperti Gandini. Kalau begitu, lebih baik saya nyingkir dari rumah ini, Raden. Karena saya mendengar bahwa Den Ayu Gandini tidak suka saya tinggal di sini. Dan Ayu Gandini menganggap bahwa saya merebut raden wangsa dari tangannya. Justrunya awammu semakin terancam kalau kau tinggal di luar lingkungan rumah kelurah. Saya merasa kalau saya tinggal di luar lingkungan rumah ini, saya akan lebih aman, Raden. Karena saya akan jauh dari raden bangsa. Jangan. Jangan cari bahaya. Tapi Raden Saya saya betul-betul merasa aman Kalau tidak tidak berada di di lingkungan rumah ini ini? Oh, ini? Rupanya kau kau kau masih tidak percaya percaya aku, Aning, Bahwa Bahwa nyawamu nyawamu sedang terancam bahaya bahaya maut maut uh, Baiklah, siapa yang yang yang paling kau percaya sekarang? Pengawal yang menjaga rumahmu ini, Atau para dayang yang membantumu selama ini? Untuk apa, Raden Wangsa? Supaya Supaya bisa bertanya pada mereka mereka benar-benar dalam bahaya maut. Ayo, pilihlah di antara mereka, hmm. supaya aku panggil mereka Dan kau bisa bertanya pada mereka bagaimana sebenarnya bahaya yang akan kau hadapi. Maaf, Raden. Orang yang saya percayai hanyalah Bapak saya. Jadi kalau boleh, saya hanya akan bertanya pada Kirambat ah. saja. Oh iya iya ya. Aku lupa bahwa di sini ada orang yang lebih kau percayai. Oh, baiklah. Akan aku panggil Kirambat kemari. Ki? Kirambat. Kemari sebentar, Ki. Maaf, Den. ...apakah Den Den. Wangsa memanggil saya? saya Apa Apa yang yang harus saya lakukan untuk Raden? Tolong ceritakanlah pada anakmu ini. Apa yang sedang dipersiapkan Gandini di Mentilin? Ah, oh, iya, അപ്പം സാ മമാശായ ബനർഗി അപ്പുസായ അപ്പായാ സഡാടി പാസിയാകാഡിനി മന്ദിര എൻ്റെ മാൻ ബലെ സെ ചര ചിലധിനി സെഡാ മഞ്ഞാൻ പാശു കയൂ കുഞ്ഞു മി തജുൻ ഉത്ത മഞ്ഞാർ ബുക്കും ഹഞ്ഞാമുണമോ Betul begitu pak Betul anakku Lalu apa alasannya mau membunuh aku pak ah, Alasan Den Ayu Gandini itu adalah Bahwa kamu dianggap telah merebut Den Wang Sadirja dari tangannya Bahkan dia sangat marah Ketika dia tahu bahwa kamu sudah punya anak dari Raden Wang Sadirja ah, Dari mana bapak dengar berita ini Para pedagang yang datang dari Mentilin Yang menyampaikan berita ini Bahkan rencana penyerangan itu tadi pagi Tapi entah kenapa sampai malam ini belum ada tanda-tanda penyerbuan itu akan mereka laksanakan. Bapak, bahkan yang paling menyesakkan dada adalah suamimu ikut merencanakan penyerbuan itu. Kan oh, tembo. Sekarang silakan tinggalkan kami berdua kirambat. Baik, Den. Saya permisi. Hmm. Silakan. Sudah percaya kamu sekarang, Neng? saya saya. saya. harus begini wangsa. Tolong saya, Lindungi saya. <tolong> Sudahlah, tenanglah. Aku akan selalu Karena സാലോ മി ഡി മൂല സുവാമി മോ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 ...dapat dia membujuk Ani. Sehingga perempuan yang baik dan pediam itu... ...jatuh lagi ke dalam pelukannya. Hm. Kalau aku mau... ...aku dapat menumpukan Raden Wangsa itu dari jauh. Tetapi, ya... ...sudahlah. Aku tidak mau membuat keributan di sini. Nanti mereka akan curiga pada aku. Ah. Apa yang aku lihat ini adalah... OKAYANGAN Kİ PANDAI URAD Iya Aku ah. Maaf Kakek Aku tidak tahu kehadiran kakek guru disini Maafkan muridmu ini Hmm Jangan membuang-buang waktu, sepi Urusanmu bukan disini Urusanmu mencari tubuh marom, mampah Sebelum KIDAKSA menemukan tubuh majikannya itu Saya tidak tahan melihat kelicikan-kelicikan orang-orang sekitar sini, kakek guru. Maharompang lebih licik bila dibandingkan dengan mereka. Pergilah cepat. Carilah tubuh yang tidak berkepala itu. Lalu kuburkan. Kalau tidak, malah petaka akan melanda lagi negeri ini. Baik, kakek guru. Kakek guru. Selamat, Raden Raden Raden Wangsa. Wangsa Wangsa Wangsa, Karena tadi tadi tadi malam malam. malam. telah dapat menaklukkan Den Den Den Den. Sehingga Raden Wangsa bermalam pengantin bersama Den Ayu tadi malam. <laughs> rupanya kau tahu tahu, juga kejadian tadi malam. Padahal aku sudah berusaha untuk merahasiakannya. Hmm? Den Wangsa, bagi saya, saya semut yang bikin pun saya tahu, Den. <laughs> hey, sebenarnya... Aku ini paling pantang mengambil bekas orang. Ah, tidak apa-apa, Den. Walaupun Den Ayu bekas istri Tembo, tapi Den Ayu Aneng sangat cantik. Sehingga Den Ayu memang lebih pantas menjadi istri Raden daripada jadi istri Cecong itu. Hmm? Apalagi dulu Den Ayu adalah juga uh, istri Den Wangsa. Iya, iya, ya. Kau benar. Hal ini aku lakukan terutama untuk menyingkirkan Tembo. Aku tidak mau anakku dididik oleh seorang kampung seperti dia. Karena anakku berdarah bangsawan. Iya, betul, Den. Betul. Uh, lalu bagaimana sikap Den Ayu Anin terhadap Den Wangsa uh, yang sekarang ini, Den? Oh, dia sudah mengerti. Oh. Bahwa yang pantas jadi suaminya adalah aku, bukan Tembong. Apalagi setelah aku takut-takuti dia. Bahkan bapaknya sendiri menceritakan pada dia bahwa Tembong sedang bersekongkol dengan Gandini untuk membunuh dia. Oh, betul, Den. Betul. <laughs> eh, dan yang paling penting, Anning tidak lagi melakukan puasa berpantang disentuh suaminya. Hah? <laughs> <laughs> iya, iya. Hanya perempuan yang mau rugi berpuasa seperti itu dan wangsa. <laughs> eh, Kisabrang. Pagi ini aku harus kembali ke Kota Raja. Apakah ada urusan penting dan? Ya. Aku harus mengatur keberangkatan pasukan kerajaan yang akan bergerak ke arah utara. Oh. untuk menyerbu pagar Royun dan Wangsa, bukan itu saja. Tapi untuk membersihkan jalur perdagangan lada kita sampai ke utara sana. Oh iya, iya, Den. Dan Kisabrang harus tetap bersiap-siap untuk bergabung dengan pasukan yang akan bergerak ke utara nanti. Eh, oh, saya, Den. Kenapa Kisabrang terkejut? Bukankah jauh-jauh hari aku sudah mengatakan bahwa Kisabrang harus ikut dalam peperangan ini. Supaya Kisabrang bisa diberi hak penuh untuk memerintah sebuah desa. Oh, tapi, Den, bukankah dulu saya sudah memohon supaya saya dibebaskan dari tugas itu? Iya, aku tahu. Aku tahu. Tapi ternyata kerajaan menolak permintaan Ki Sabrang. Aduh Den Wangsa, tolonglah saya, Den. Siapa lagi yang akan melindungi Den Ayu Aneng kalau saya harus berangkat ke medan perang? Bahkan Den Ayu Aneng akan terbunuh bila Den Ayu Gandini sampai menyerbu ke desa ini, Den. Hmm. Ah. Alasanmu terlalu dicari-cari Ki Sabrang. Tapi bukan karena rencana Den Ayu Gandini itu sungguh-sungguh, Den. Bahkan Den Wangsa sudah mengetahuinya dari petugas Sandi kalau soal itu. Ki Sabrang tidak usah cemas. Aku akan meninggalkan pasukanku di sini untuk menjaga istriku. Tapi siapakah yang akan memperhatikan kebutuhan Den Ayu Anisa hari-hari Den Wangsa? Ah, bukankah di sini sudah aku tugaskan beberapa orang pelayan perempuan? Iya, betul Den, betul. Tapi semua itu saya yang mengatur, Den. Saya memperhatikan sedangkan mereka hanya tinggal menjalankan apa yang saya suruh, Den Wangsa. Hmm, iya ya. Baiklah. Permohonanmu akan aku sampaikan kepada kerajaanan. Oh, iya, tolonglah Den, tolong katakan di kerajaan nanti bahwa mengurus orang istri bangsawan adalah juga merupakan sebuah bakti kepada negara. Iya, ya. Oke, uh, sabrang. Uh. Tolong jaga istriku baik-baik. Uh, beres, Den. Jangan khawatir. Ambilkan kaleng jahitan ibu, tuh di belakang bapak Aduh, aduh, aduh Eh, kenapa pak, kenapa? Tanganku bu, aduh, punggungku juga lino bu Aduh, bapak ini encok rupanya, sebentar pak Aduh, orang lagi sakit kau malah ditinggal bu Nah pak, minumlah ini Ini apa bu? Dutarema, obat rematik encok sakit pinggang Bila anda rematik, pegal lino, sakit pada sendi dan tulang Encok pada tangan, kaki, punggung, atau sakit pinggang Minum segera tablet dutarema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 mari dulu. Ah. Eh, ah. uh, hari ini panas sekali. Barang dagangan apa yang kau bawa dari Tegal Sari? Yah, yang itu-itu juga tembong. Kain-kain halus, tapi tidak banyak yang laku terjual. Ah, bukankah kemarin hari pasar di Tegal Sari, tapi tidak ada orang yang berbelanja. Semuanya bersiap-siap menunggu serangan dari Mentilin ini. Oh, rupanya berita ini sudah sampai ke sana. pastinya sepi yang menyampaikannya. Lalu, kenapa kamu kemari? Ya, karena besok di sini hari pasar, semoga barang-barang ini laku semua. Apa betul Mentirin akan menyerbu Tegal Sari Tembong? Iya, tapi ditundur. Kenapa? Dan Ayukan Dewi ingin mencari waktu yang tepat. Ah, selalu saja ada peperangan. Dulu perang dengan Singhasari. Eh, sekarang perang dengan saudara-saudara sendiri. Ya, itulah hidup kalau kamu tahu. Bagi kami rakyat kecil ini bukan itu yang kami inginkan, Tembong. Kami ingin supaya negeri ini aman dan makmur. Bukan perang dan lalu menimbulkan bahaya kelaparan. Eh, perang untuk mengalah musuh. Karena musuh itulah yang menimbulkan kesengsaraan rakyat. Kalau musuh-musuh sudah tidak ada lagi, tentu negeri ini akan aman dan makmur. Bicaramu sudah seperti para petinggi desa, sehingga sulit aku mengerti. Selama yang kau pikirkan itu hanya dagang dan uang, maka kau tidak akan pernah mengerti apa yang aku katakan tadi. Ah, sudahlah. Kau tidak akan mengerti walau aku berhenti jadi pedagang. Heh, apa yang kau lihat di Tegalsari? Maksudmu? Maksudku Apakah mereka tetap bersiap-siap untuk menunggu serangan Desa Mentian ini? Eh uh, uh, kalau yang aku lihat tadi pagi hmm? tidak begitu. Bahkan di rumah Ki Sabrang, penjagaan agak longgar. Hanya di rumah yang dihuni oleh Den Ayu Ani, penjagaan masih ketat. Ah, oh, kau tahu rupanya keadaan di rumah Ki Lurah itu? Karena aku masuk ke sana sambil menjajakan barang daganganku. Ah, bagaimana keadaan Ten Ayu Ani? Ha, aneh. kau tampaknya ingin tahu tentang Den Ayu Aneng itu. Den Ayu Aneng orangnya cantik dan masih muda. Karena aku pernah menjual kain padanya. Sehingga aku bisa melihatnya dari dekat. Bahkan tadi pagi pun aku bertemu dengan Den Ayu Aneng. Ah, oh, terus terus terus. Ya, Den Ayu Aneng membeli selembar kain yang aku jual. Ah, oh, terus. Nah, kalau bukan Den Ayu Aneng yang membeli tadi, pasti aku rugi. ...karena Karena tidak ada penduduk Tegal Sari yang yang membeli daganganku ini. ini Wah, Den Den Ayu Ayu banyak banyak uangnya uangnya, ya? Ya, tentu banyak uangnya, Tembong. Tembong. dia dia Dia istri istri Raden Wangsa Dirja yang kaya raya itu. itu itu itu Ah, terus, terus, terus. Eh, Eh, kau kau aneh, Tembong. Untuk apa sih kau ketahui tentang Den Ayu Aning? Alah, teruskan. Eh, dia itu bukan tandinganmu. Dia itu istri bangsawan. Justru itu yang ingin aku ketahui. Bagaimana kehidupan para istri bangsawan? Ya, yang aku lihat bahwa mereka mesra sekali. Bahkan Den Ayu Aning tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk membeli kain ku ini. Oh, karena Den Wangsa yang membayarnya. Suaminya ada? Ada. Bahkan tampaknya Den Ayu Aning sangat dimanja oleh Raden Wangsa Dirja. Bangsa! Bangsa! Si Andi, pengantin baru kan? Heeh. Mm -mm. Kok udah loyo begitu dia? Ha, ah, Dindi. Halo pengantin baru. Apa kabar nih? <laughs> baru juga seminggu jadi pengantin baru, kok udah loyo begini nih? Hah? Hah? Jadi orang kayak Nario dong, biar udah punya anak dua, tapi kondisinya masih tetap segar, gairah terus sampai tua kali. <laughs> Bisa aja kamu, Wan. Tapi gimana caranya, Yo? Gampang. Minum aja kapsul obat kuat Aladina, Aladina.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 kini kemeratak menahan marah sedangkan pedagang kain itu merasa aneh melihat tingkah tembok Nah pendengar yang berbahagia ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama Emikela Tari serial sandiwara radio Misteri Makrompang episode ke-14 Negeri di balik awan. Itu sebuah karya oleh Denhas Adya Suwar bekerja sama dengan PT Sinar Evendi Hurni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan menfas kapsul, tablet obat kuat dan tegal linu duda rema, dan jamu godok cap gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.